パリビオスラガンパ Tapi itu tidak selalu 100% bisa diturut, karena tergantung dari kemampuan bank masing-masing itu sendiri. Jadi、eh, BI ini hanya bisa mengagakkan d i s e t lower saja, tapi n g g a k bisa dipakai sebagai patokan, karena dunia u s a h a yang letuh, maka DP-nya akan d i t u r u n k a n gitu pak. Jadi otomatis yang bisa menentukan DP itu adalah p e n g u s a h a itu sendiri bekerja sama dengan banknya yang masing-masing. pak. Masing. Pak Hendra. iya si silakan、ah、Pak,、ah、Pak Budi.、Eh, <hello. S 2> Uh, Pak itu soal DP itu Bahwa Indonesia harus itu tuh Pak Harus apa namanya Lihat data yang sebenarnya bukan cuma sekedar wacana psikologi Jadi maksud saya s e c a r a psikologi takut Tapi secara data mungkin belum tentu gitu Kalau seandainya itu data bicaranya belum tentu Ya mungkin gak usah d i b e r l a k u k a n secepat ini kali ya Karena dampaknya mungkin cukup lumayan bagi Bagi apa namanya orang yang、e, Baru beranjak mau membeli Akhirnya kemampuan b e r k u r a n g lagi Terus t i g a k jadi beli Pengaruh itu mungkin juga bisa ada k a l i p a t Terus mengenai transaksi Jual beli rumah Yang DP 30% lewat KPR Itu juga mesti, mesti jelas tuh Kira-kira berdasarkan NGOP-nya Atau berdasarkan transaksi market, market value-nya gitu Karena itu pengaruh Pengaruh juga nanti Kalau misalnya berdasarkan apa namanya, orang mau kredit i t u berdasarkan paket、uh, v e l l i n g n y a tinggi ternyata transaksinya sesuai dengan J-OP, akhirnya d a p a t n y a kecil dari banknya bisa n gak g jadi lagi gitu ya baik, terima kasih Pak Wudi kita beralih ke Pak Acong halo Pak Acong, terima kasih sudah menunggu halo, ya silakan Pak Acong ya kalau menurut saya sih gini aja kalau Bank BI minta naikin DP 30% itu sih wajar aja, saya dukung cuma saya minta sama dia パレントかカペドア、ジャしサイコロディー、オマサディー、サビバイス、パレントパーキー、マカシバイションアローパーキー Sebenarnya masalah ini kan、uh, asal m u a n y a dari、uh, bensin ya. Nah, saya rasa pemerintah harus benar-benarin、uh, ini aja uh, tentang uh, bensin itu. Harganya dinaikin apa gimana? Jangan DP-nya malah dinaikin, sehingga orang tidak dapat membeli b e n g i n a n y a Sekian. Terima kasih Pak Luki, kita beralih ke Pak Yuskes. Halo. Iya, selamat siang uh, Untuk uh, kendaraan bermotor Saya sudah setuju Dinaikkan、uh, t i t i k n y a tapi uh, Untuk uh, properti atau rumah Saya setuju, karena umumnya Properti itu jangka panjang pembiayaannya Termasuk、uh, kredit jangka panjang Dan itu、uh, potensinya Menyebabkan、uh, Inflasi dan double ekonomi, kalau di、uh, suplannya dian p、uh, a、uh, tidak mencukupi daripada diman dan kita tahu、uh, tahun 97 i n d o n e s i a dan beberapa negara Asia t e r c o l a p s gara-gara、uh, kredit jangka panjang yang dibiayai oleh jangka pendek dan juga kita lihat Amerika tahun 2 0 a 8 p u n juga k o l a p s gara-gara、uh, kredit properti yang tidak terkontrol terima kasih selamat siang terima kasih Pak Yustus kita ke Pak Suwadi alo selamat sore silakan Pak Suwadi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 tapi ya kita akan melihat itu memang mengapa bisa itu terjadi kalau、oh, nanti pemerintah naikkan ke BBM kan itu kan demo-demo di mana-mana itu demonstrasi itu maka karena itulah mungkin ya pemerintah untuk m e n e k a n itu semua maka dia bikin d p n y a sampai sedemikian ada yang di 2% sampai 30% untuk mobil terima kasih terima kasih kita ada penampuan terakhir Bapak Adi ya lo halo silahkan Pak Adi ya menurut saya semangat n y a b a n k Indonesia bagus ya untuk mengurangi k o n s u m t i f i t a s masyarakat k i t a ya yang l a m a l e m a n jangka panjangnya memang berbahaya seperti Amerika dan sejarah lainnya yang jadi d u b l e ya nah tapi perlu dipikirkan juga jangka panjangnya、eh, masalah properti dan, dan、eh, transportasi utamanya pemerintah juga harus mendukung、eh, rumah murah kemudian transportasi umum yang murah bagi rakyat ya Sekarang kalau ada MRT seperti Singapura dan negara tetangga lainnya itu akan jauh mengurangi biaya transport bensin tidak lagi kita harus beli tiap hari naik motor naik mobil gitu ya Jadi ini juga bagus tapi harus didukung oleh pemerintah juga pemerintah juga harus berbuat sesuatu mem mem membangun infrastruktur dan membangun rumah murah untuk rakyat ke depannya Terima kasih p a t Adi